Iya iya nanti satu per satu diturutin ya sabar dulu sabar pokoknya orang sabar disayang Tuhan amin Yuk mas pulang Faz um Semarang, hmm, yang sana sudah damai ya, sudah.